Assalamualaikum saudara-lun. berita siang edisi hari ini Senin 3 September 2018 Kembali dibacakan Ahyar dan Niko Firsa Jokowi serahkan 264 miliar rupiah untuk perbaikan rumah korban gempa NTB Fadli soroti dana triliunan dihabiskan untuk pembukaan dan penutupan Asian Games Ahmad Dani hadirkan dua saksi meringankan dalam kasus ujaran kebencian Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum timnya Seram BFM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lux Mawai, dan Radio Amanda 104 FM Raking On. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rum Seram BFM. Sherlon Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung bantuan uang sebesar Rp264 miliar rupiah untuk perbaikan rumah korban gempa lombok NTB. Dana itu akan dipakai untuk memperbaiki 5.293 unit rumah yang rusak berat. Detiknews.com lansir. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho lewat keterangan tertulisnya mengatakan bantuan uang diberikan kepada setiap kepala keluarga sebesar Rp50 juta rupiah sebagai stimulus. Bantuan ditransfer langsung ke masyarakat dalam bentuk tabungan BRI. Untuk sementara yang diberikan dana stimulan masih sejumlah 5.293 unit rumah. Sisanya sekitar 70.000 ribuan lebih masih dalam verifikasi sesuai aturan yang berlaku. Diharapkan tabungan sebesar 50 juta rupiah dapat membantu masyarakat membangun kembali rumahnya yang roboh akibat gempa. Jokowi berpesan dana yang diberikan benar-benar untuk membangun rumah dan tidak digunakan untuk hal yang lain. Adapun rincian warga yang mendapatkan dana stimulan dari pemerintah adalah Kabupaten Lombok Barat 359, Kabupaten Lombok Utara 1.353, Kabupaten Lombok Timur 2.782, Kabupaten Lombok Tengah 779, dan Kota Mataram 20 unit rumah. Satu orang perwakilan dari masing-masing lima kabupaten kota menerima secara simbolis bantuan langsung dari Jokowi. Syedalon, Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, menyoroti dana triliunan yang dihabiskan untuk pembukaan dan penutupan Asian Games 2018. Fadli menyebut dana untuk dua acara tersebut terlalu mahal. Detiknews.com lansir. Fadli Zon menyebutkan dana opening dengan closing Asian Games 2018 sampai 1,2 triliun rupiah. Angka tersebut cukup besar dan terlalu mahal, sehingga tidak banyak memberikan manfaat ke masyarakat. Fatli kemudian membandingkan dana untuk training center yang besarannya 700 miliar rupiah. Seharusnya pemerintah fokus keluarkan dana untuk fasilitas atlet daripada menghamburkan uang untuk opening dengan closing Asian Games 2018. Meski demikian, Fatli tetap menyanjung suksesnya Asian Games 2018 yang berlangsung di Jakarta dan Palembang. Fatli juga menyampaikan selamat kepada atlet berprestasi khususnya dari cabang olahraga puncak silat yang panen emas. Menurut terdakwa Ahmad Dani akan menghadirkan dua saksi meringankan dalam kasus ujaran kebencian yang menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin ini. Kompas.com lansir Ali Lubis kuasa hukum Dani enggan mengungkapkan jati diri saksi yang dihadirkan pihaknya tersebut. Ia hanya memastikan pentolan Ben Dewa 19 juga turut hadir dalam persidangan hari ini. Sebelum Dani menghadirkan saksi yang meringankan, tim jaksa penuntut umum telah menghadirkan beberapa orang saksi yang memberatkan terdakwa. Selain itu, jaksa juga menghadirkan saksi ahli pidana Effendi Saragih dan saksi ahli iti digital forensik Saji Purwanto. Kasus ini bermula saat Dani berkicau melalui akun Twitter @ahmaddanipras pada Maret 2017 yang nadanya dianggap menghasut dan penuh kebencian terhadap pendukung Basuki Cahaya Purnama atau Ahok atas kicauannya dan dilaporkan oleh Jack Lapian yang merupakan pendiri BTP Networks atas tuduhan ujaran kebencian. Anda sedang mendengarkan Berita Utama Serambi, Serambi FM. FM. Shadelon Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Chief Executive Officer CEO Black Gold Natural Resources. Philip Kesil Ricard dan direktur utama PT Pertamina Nike Widyawati Senin ini Philip dan Nike direncanakan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. Kompas.com lansir. Selain Philip dan Nik, KPK juga memanggil kepala satuan Independent Power Producer PT PLN Asin Sidiki dan direktur pengadaan strategis 2 PT PLN supangkat Iwan Santoso untuk tersangka Idrus Marham. KPK menetapkan mantan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham sebagai tersangka. Idrus diduga berperan dalam mendorong peterlaksananya kontrak kerjasama dalam pembangunan PLTU Rio I dan pemberian suap dari pelaksana proyek. Idrus diduga berperan dalam mendorong agar dilakukan proses penandatanganan jual Bali dalam proyek pembangunan PLTU. KPK juga telah menetapkan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Eni Molani Saragi, sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt. Eni diduga menerima suap atas kesepakatan kontrak kerjasama pembangunan PLTU Riau 1 di Provinsi Riau. Shadalon Liu Qiandong, pendiri GD.com, perusahaan e-commerce terbesar kedua Cina, ditangkap dan sempat ditahan di Amerika Serikat atas tuduhan melakukan pelecehan seksual. Kompas.com melansir Dalam bisnis e-commerce, JD.com merupakan saingan terbesar Alibaba yang didirikan Jack Ma, manusia berharta Rp 570 triliun rupiah. Menurut dokumen penjara, Liu Qiangdong yang juga dikenal sebagai Richard Liu ditangkap di Minneapolis karena diduga melakukan kejahatan seks. Menurut dokumen, Liu ditangkap Jumat lalu, namun dia dibebaskan pada Sabtu dan kini menunggu tuntutan pidana. Dokumen itu tidak merinci kasus lebih detail termasuk korban pelecehan seks. Kepolisian Minneapolis menolak untuk menguraikan tentang penahanan Liu. Juru bicara polisi John Elder juga menolak untuk memberikan rincian tentang kronologi penangkapan Liu. Syeralon bom meledak di sebuah kafe internet di Filipina Selatan. Ledakan ini menewaskan seorang warga dan melukai 15 orang lainnya. Ledakan bom ini merupakan serangan kedua yang terjadi sebelumnya bom ledak terjadi pada selasa lalu. Kompas.com lansir, Tidak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan yang terjadi di Isulan, sebuah kota di pulau Mindano Selatan. Namun pihak militer Filipina menduga serangan dilakukan Bangsa Muru Islamic Freedom Fighters atau BIFF. Militer tengah memburu orang-orang di balik serangan ini. BIFF juga disalahkan atas ledakan yang menewaskan tiga orang dan melukai lebih dari 30 orang pada selasa lalu di depan sebuah kios pakaian yang ada di jalanan kawasan Isulan di Provinsi Sultan Kudarat saat digelarnya festival jalanan. Lokasi ledakan ini hanya berjarak 500 meter dari lokasi peristiwa terbaru ini. Mindano memiliki minoritas muslim yang besar. BEFF adalah Faksi Sempalan, kelompok Separatis muslim yang menetangani Perjanjian Damai 2014 dengan pemerintah untuk mengakhiri 50 tahun konflik yang telah menewaskan Dua orang dan menelantarkan 2 juta orang di selatan Filipina yang kebanyakan Katolik.